Bagaimana yang telah kita ushularkan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah pada sore hari ini tadi dengan izin dari Allah Subhanahu Wataala, Allah telah memudahkan kita untuk memulai kajian untuk para ibu-ibu dan remaja putri. Iya, dan ini juga sebenarnya bisa diikuti oleh kaum pria karena kita membuat ya dengan hijab yang ada kita membuat ruangan khusus untuk mereka. Dan saya pribadi mengucapkan syukur dan terima kasih kepada segenap bapak-bapak semua jamaah musola ini yang telah memberikan kesempatan dan memberikan tempat, memberikan waktu untuk kita sama-sama melakukan atau ta'awun ya dalam amal soleh ini. Eh. saya tidak pernah mempermasalahkan apakah nanti yang hadir banyak ataupun sedikit. Ya. Eh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdi allahu bika rajulan wahidan khairun lakam min khumrinaa. Andai Allah memberikan hidayah dengan sebab dakwahmu itu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta merah, Yakni kendaraan yang paling mewah, yang paling bagus, yang paling mahal ketika itu. Eh, maka pahalanya insya Allah, walaupun satu ataupun dua tetap besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu Wataala dengan karuniaNya dan keutamaannya. Mudah-mudahan pahala ini juga bisa didapatkan oleh bapak-bapak semua Karena bapak-bapak yang telah menghasung Bapak-bapak yang telah mendukung Bapak-bapak yang telah melindungi Hingga kajian ini bisa terwujud Alhamdulillah kita hanya mendakwahkan Al-Quran Kita mendakwakan sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman sebaik baik umat Yaitu pemahaman para sahabat Radiyallahu anhum kita mencoba untuk mengingatkan ya wanita-wanita kita istri-istri kita, anak-anak perempuan kita saudari-saudari kita akan kewajiban mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mayoritas penduduk surga mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita ya, sehingga perlu untuk kita juga memberikan penjagaan kepada mereka diriwayatkan oleh halimah mu muslim dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandala ala khairin falahu mislu ajri fa ilhi barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada yang melakukannya jadi bapak-bapak sudah menjadikan tempat mengizinkan memberikan waktu menghasung mendukung, melindungi. Mudah-mudahan apabila di situ amalan saleh ada pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa juga menyatakan kebaikan itu kepada bapak-bapak semua. Um. Iya, kita lindungi istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita dari berbagai macam perkara-perkara yang berbahaya untuk mereka, apakah kemaksiatan ataukah kesyirikan ataukah berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama kita. Di luar sana barakallahu fikum kenyataannya ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik mereka tetap seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Wala antar dalo angal yahudu wa lanasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha kepada engkau hingga engkau mengikuti agama mereka. Wa dakaṡiru min ahlil kitabi law yarudunakum andinikum istata. Di dalam ayat lain Allah mengatakan orang-orang ahlul kitab itu sangat-sangat berkeinginan untuk mengembalikan kalian dari agama-agama kalian apabila mereka mampu. Makar mereka kata Allah wa in kana makruhum latazula minul jibal. Upaya mereka untuk menyesatkan umat Islam ini kata Allah wa in kana makruhum latazula minul jibal. Makar mereka itu kalau seandainya Dinampakkan ke gunung-gunung itu, makar mereka itu bisa sampai menghilangkan gunung-gunung tersebut kata Allah. Saking besarnya keinginan mereka untuk menyesatkan ya kaum muslimin dan muslimat kita. Dan barakallahu fiikum dikatakan oleh para ulama dan ini kenyataan yang ada, upaya mereka untuk menghancurkan Islam Islamul muslimin tidak hanya dari luar, akan tapi mereka menyusup ke dalam diri-diri kaum muslimin. Di antara ya, bidah yang amat-amat menyeramkan umat Islam adalah apa yang terus dihembuskan oleh orang-orang Syiah. Di antaranya mereka terus melariskan permasalahan mutah Nikah mut'ah Pernah dengar bahan nikah mut'ah? Jadi yani mereka menghalalkan Pernikahan kontrak iya Walaupun tanpa wali Seorang laki-laki suka perempuan Boleh kamu nikahi 3 bulan 5 hari Walaupun tanpa wali dari sang perempuan tersebut Tidak diketahui ayahnya Tidak diketahui oleh saudara-saudaranya Halal bagi mereka Dan ini adalah permasalahan Yang telah Allah SWT haramkan Iya Diharumkan oleh Rasulullah SAW Tetapi saat ini ada Dari kalangan orang-orang Yang seperti ini Menyatakan kalau ini adalah syariat Islam Bagaimana kalau ini Masuk ke dalam Anak istri kita Bagaimana kalau pemerintahan ini masuk kepada Anak-anak perempuan kita Dituliskan oleh Ulama-ulama mereka Di dalam kitab mereka Bahwasanya pernah terjadi di Irak sana Ya perdebatan antara seorang pemuda Sunni dengan pemuda Syiah terkait nikah mut'ah. Perdebatan yang tidak ada akhirnya penyelesaian, akhirnya mereka pergi ke salah satu ahli ibadah atau ulama Syiah. Karena di sana banyak. Dikatakan oleh pemuda Sunni tadi, "Wahai Syekh, apakah Anda mengizinkan putri Anda untuk saya nikahi dengan kawin kontrak?" Apa jawab Syekh? Saya mengatakan, nikah mut'ah itu halal buat kalian, tapi tidak halal buat putri-putri kami. Paham maksudnya? Iya. Iya. Kalau untuk perempuan lain, silakan nikahi dua hari, tiga hari, lima hari. Tapi kalau untuk putri-putri kami, tidak. Akhirnya setelah keluar dari perdebatan tersebut, ini ada di kitab-kitab mereka. Setelah keluar dari perdebatan tersebut, pemuda Syiah yang tadi berdebat dengan pemuda sunni tadi mengatakan bahwasanya ini adalah kefajiran dia dia menghalalkan hal itu untuk anak-anak kita dia mengharunkan yang untuk keluarga dia ya terlihat dan seperti ini ada di tengah-tengah kita kaum muslimin di Indonesia ada macam ya. macam dan mereka barokahul hafidku ada masuk di tengah-tengah kampus di misi-misi kaum muslimin iya. pemerintah kita melalui mui nya sudah mempernyati ya dan kita khawatir ini masuk ke dalam dari saudara kita Sehingga Barakulahu Fikm Pemahaman tentang hal ini perlu untuk ditanamkan kepada mereka Iya Tentang bagaimana itu Nikah mut'ah Bagaimana pernikahan yang syari Bagaimana tata cara nikah yang benar iya, Karena wajib wali Sementara mereka tidak mengharuskan adanya wali iya, Sehingga hancur Kau muslimat Oleh sebab pemikiran ini Ini upaya mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam Satu contoh saja Sehingga ini membuat kita merasa penting Merasa perlu Untuk terus berda'wah ilah Allah Karena memang pahalanya demikian besar Yang akan terus mengalir Walaupun kita telah meninggal Dan sekali lagi mudah-mudahan Bapak-Bapak Berserikat pada kebaikan ini Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ada pada kebaikan ini Kebaikan yang berpahala insyaallah Bapak-Bapak rasakan Dan mudah-mudahan ini sebagai tasjik Semangat untuk kita semua saling lan ta'awun 'alal birri wat tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk kepada surat muawwidhatain yang kedua selesai kita dari pembacaan surat annas kita akan masuk ke dalam tafsir dari surat al-falak iya surat al-falak juga surat makiyah yang turun ketika Rasulullah SAW belum hijrah. Ia. Dan ini adalah surat yang agung. ya Surat yang besar, faidahnya dan nanti akan kita bawakan. Ya qulu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allahu Rabb kita berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan. Katakan wahai Rasul. Aụlubi Robil Falak, aku berlindung dengan Rabb Al Falak. Ia, aku berlindung mananya Aụlubwa Atasimu, aku berlindung dan aku yatiṣom, yang mengambil penjagaan Ia. kepada Rabb pemilik Al Falak. Al Falak punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah yang memecah biji-bijian. Dan juga diantara maknanya adalah subuh. Aku berlindung kepada Rab pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaqa. Dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Maknanya min syarri jami'il makhlukati wa adaha. Aku berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk-makhluk. Ya Dari seluruh kejelekan makhluk-makhluk Dan gangguan-gangguannya Jadi kita di sini berlindung Bukan hanya kepada syaitan dari kalangan jin Akan tetapi dari Kejelekan semua Kejelekan yang ada Iya. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini perintah kepada Rasul Dan juga kepada kita Untuk kita selalu membentengi diri kita Dengan meminta perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah memerintahkan kita untuk ta'awud berlindung kepadanya Ini menunjukkan ta'awud itu ibadah Sehingga ta'awud berlindung kepada sesuatu yang hanya Allah yang bisa Maka ta'awud seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diberikan kepada makhluk Para ulama berbicara apabila seseorang ingin meminta kepada makhluk Apakah meminta pertolongan atau keperlindungan kepada makhluk Itu boleh dengan tiga syarat Yang pertama makhluk itu Hayyun, hidup Yang kedua makhluk itu Hadirun, ada Dan yang ketiga makhluk itu Kadirun, mampu Apabila hilang satu dari tiga syarat ini Maka tidak boleh meminta kepada makhluk Tidak boleh meminta kepada seseorang Yang telah mening meninggal Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi kemarau di masa pemerintahannya, beliau beristisqo meminta kepada Allah hujan dengan doanya pamannya Abbas, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Motaleb. Ya Allah dulu kami meminta hujan kepadamu dengan rasulmu dan sekarang kami meminta hujan kepadamu dengan doa paman rasulmu. Umar ketika itu tidak lagi meminta kepada doanya Rasul alaihi salatu wassalam Karena ketika itu beliau telah tiada Tapi beliau meminta bantuan dari doanya siapa? Abbas radhiyallahu anhu Yang mana beliau adalah paman dari Rasulullah hmm. Sallallahu alaihi wassalam eh. Hadisnya sering kita baca Apabila anak Adam mati maka terputus Amalannya dia sudah tidak bisa lagi beramal Kecuali kebaikan yang dulu pernah dia lakukan ketika hidup Apakah sodakwah jariah Ataukah ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh yang dia tinggalkan Yang berdoa kepada sang, ah, sang ayahnya Tidak lagi bisa beramal Maka tidak boleh meminta Kepada yang telah meninggal Kemudian yang kedua Dia meminta kepada sesuatu yang hadir Yang ada Misalnya dia meminta guru, Doa kepada gurunya Wahai Ustaz Wahai Syekh, tolong doakan saya Sebagai dulu para sahabat meminta kepada Rasul Tapi Syekhnya itu ah, ada Atau dihukumi dengan hukum yang ada Misalnya ada di Surabaya tapi dia minta dengan tel, Telepon misalnya ya, Ini kan dihukumi ada kan Iya. Ya Syekh anak saya sakit Tolong bantu saya doakan dia Menemukan Allah SWT Memberikan kesembuhan kepada dia Ini boleh. Tapi kalau tidak dihukumi ada Atau tidak ada Gaib ini juga tidak boleh masuk kepada yang pertama Kemudian syarat yang ketiga Kalau meminta kepada makhluk Adalah permintaan yang dia mampu Dia berenang mau tenggelam Misalnya Dia meminta tolong Kepada seseorang yang buta Seseorang yang tuli yang ada di pinggir kolam Kira-kira bisa tidak? Ketika dia teriak Dia itu tuli Ketika dia memberikan isyarat Dia buta berarti permintaan yang sia-sia, sia, sia, -sia. sehingga para ulama mengatakan apabila meminta kepada makhluk silahkan dengan tiga syarat ini satu dia hidup, dua dia ada hadir dan yang ketiga dia mampu. E mam, dan pada ayat ini dan surat sebelumnya kita meminta kepada zat yang maha mampu. E mencari makhluk dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Iya, Seluruh apa yang telah Allah ciptakan iya. Allah menciptakan kejelekan Jawabannya iya Akan tetapi kejelekan itu Tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara doa kunut apa? وَشَرَّ لَيْسَ إِلَيْكَ Dan kejelekan wahai Dan kejelekan itu Ya Allah tidak disandarkan kepada Kepada engkau Walaupun Allah yang menciptakan Tetapi tidak disandarkan kejelekan itu kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan kita yakini di semua ciptaan Allah itu pasti ada hik hikmah. Ia. ada hikmah ujian, apakah dia mampu melewati ujian itu ketika dia menghindari dari kejelekan-kejelekan yang telah Allah cip ciptakan. Eh. Ada satu permasalahan sebenarnya yang ingin saya bahas di sini akan tetapi saya khawatir waktunya agak panjang, kita tunda dulu. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa min syarri ghasikin idza waqab dan dari kejelekan ghasiq apa itu ghasiq dikatakan di dalam tafsir wa min syarri lailin shadididzulmah ghasiq itu adalah kejelekan yang terjadi di malam yang sangat pekat sangat gelap idadakhala apabila malam telah basuk watagalgala dan dia mulai merebak dengan cepatnya Wamafihi mina shururi wal dan apa yang ada pada kemalam itu dari berbagai macam kejelekan dan mu'ziat perkara-perkara yang mengganggu, perkara-perkara yang menyakiti. Kita disunahkan untuk berlindung pada Allah ketika waktu mulai masuk waktu malam. Diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dan Al Imamul Muslim dari Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kaw. Sesungguhnya Nabi berkata. Idakah najun hulail au amseitum apabila telah masuk waktu malam atau kalian telah berada di waktu sore, ya sore yang menjelang malam. Fakufu sibyanakum kata Rasulullah tahan anak-anak kalian. Tahan, maksudnya apa? Tahan, jangan boleh keluar rumah. Kenapa tidak boleh keluar rumah? Faina syaitonah yantashiruhina idin karena di waktu itu syaiton sedang menyebar. Ini bentuk penjagaan dari gangguan syaitan dari kalangan jin, bahkan juga dari kalangan manusia. Iya, kejelekan itu biasanya waktu masuk sore. Akan tetapi mayoritasnya memang dari bentuk syaitan dari kalangan jin. Maka sunnahnya kalau sudah mau masuk waktu maghrib, tahan anak-anak agar jangan keliaran di jalan. Dia, di jalan. Iya. Wa idadah habasahatul minalee fa kulluhum. Kalau seandainya telah pergi waktu itu, yani sudah lah, malam ya Hilang tadi waktu sore Menjelang malam, maghrib ya Hilang maghrib Maka biarkan mereka ya. Wa aglikul abuaba Perintah yang kedua Dan tutuplah pintu-pintu Jadi ketika maghrib itu disunnahkan untuk menutup Pintu, semua pintu Wa kurusmallah Dan sebut nama Allah Ketika menutup baca bismillah Jendela tutup Baca bismillah Faina syaiton alayaf tahubab dan mau gelap Iya. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk membuka pintu yang tertutup. Ia. Dia mampu sebenarnya, tapi setelah dengan penjagaan dengan menyebut nama Allah. Iya. Waau wauku kirobakum dan ikatlah kirbah kirbah kalian. Ini tempat-tempat ah? air, ditutup maksudnya. Waqurusmallah dan sebut juga nama Allah wa khammiru aniyatakum dan tutup juga tempat-tempat air kalian. Wadkuru wasmullah dan juga sebutlah nama-nama dan -nama, sebut dan juga sebutlah nama Allah. Walau antu ridu Walaupun kalian menutupnya dengan sesuatu ya kalau seandainya tidak ada menutup semua, tutup separuh minimalnya. Iya. Yeah. Wa'tfi'u masabihakum dan matikan lampu-lampu kalian. Iya. Yeah di antara sunnah di malam hari ini ketika mau tidur adalah dengan mematikan lampu. lamp, lamp. Ia, ini beberapa petunjuk dari petunjuknya Rasulullah alaihissalatu wassalam kita lanjutkan kata Allahu Tabaraka wa ta'ala wa min syarrin nafasati fil uqad dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan nafasat siapa nafasat ini wa min syarris sahiratillati fi fima yakiduna Min uqadin bikostis sihri Nafithat adalah wanita-wanita penyihir Dan aku berlindung kepada Allah Dari kejelekan wanita-wanita penyihir Yang yanfus Yanfus itu meniup dengan sedikit ludah Fil uqad Pada buhul-buhul yang mereka buat Dari sini dalil yang menunjukkan Kalau sihir itu memang ah, ada Sihir itu bisa saja terjadi Walaupun tetap ada di bawah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara penyihir ada dari kalangan wanita dan biasanya sihir itu dilakukan dengan membuat buhul-buhul yang kemudian mereka baca-baca mantra, kemudian mereka meniup pada mantra-mantra mantra terse tersebut kalau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi kita katakan bahwasannya Allah mengizinkan terjadinya si sihir bagaimana ini? bukankah ini juga kejelekan? ketahuilah barukallahu fikum iradah, sifat iradah Allah itu dibagi menjadi dua iradah kehendak ya kehendak pada Allah itu dibagi menjadi dua iradah kauniyah dan iradah syariyah kehendak yang sifatnya kauni dan kehendak yang sifatnya syari ini untuk nanti kita fahami agar kisah nanti kita bisa faham jangan sampai terjebak kepada kata orang saya beriman kehendak Allah. Saya kafir pun kehendak Allah. Maka jangan salahkan saya kalau saya bermaksiat toh ini izin dari Allah. Ada yang pernah bicara demikian? Pernah dengar? Ada yang demikian. Dia mengatakan, "Saya maksiat ini kan tidak lepas dari kehendak Allah." Dia katakan demikian. Eh, maka ini semua kejahatan yang saya lakukan, saya judi, saya zina, ini semua kehendak Allah. Bagaimana kamu nyalahin saya? Kalau Allah berkehendak saya baik, saya akan baik. Ini syubhad barakallahu fikum ya. nah, Kerancuan dalam ah, Perkara batil yang dibungkus Seakan-akan ini sebuah kebenaran Kita katakan iya Memang Allah berkehendak Berkehendak yang baik ataupun berkehendak yang bu buruk Akan tetapi Irodah, kehendak Allah itu dibagi menjadi dua Ada yang sifatnya kauni Ada yang sifatnya syar syari Yang kauni ini adalah sesuatu Yang pasti terjadi Tapi mencakup perbuatan baik Mencakup juga perkara-perkara yang berlalu Yang kedua Kehendak Allah yang syari Adalah kehendak yang Hanya perkara yang baik dan Allah perintahkan Tetapi belum tentu terjadi Belum tentu terjadi, berbeda dengan yang pertama Ini pasti terjadi iya. Allah menciptakan Neraka, contohnya Akan tetapi Allah Melarang hamba untuk Berbuat amalan-amalan yang masuk ke dalam Neraka Ya kan, nah Allah menciptakan babi. Akan tetapi Allah melarang hamba-Nya untuk memakan makanan babi. babi. Eh, dari daging babi. Eh, barakallahu fikum. Memang seseorang ketika dia melakukan dosa, ya. Naam, dia tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia orang yang berdosa tadi telah melanggar iradah syar syar'i. Kalau dari takdir memang kamu telah berbuat akan tetapi kamu telah menyelisihi apa yang Allah inginkan dari irodah syar'inya. Syar kamu tidak boleh untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Karena irodah Allah yang syar'i menuntut kamu untuk meninggalkan perbuatan dosa terse, tersebut. Iya. Memang takdir telah Allah tulis di dalam lauhul mahfud. Akan tetapi takdir ini telah Allah tutup Allah rahasiakan tidak ada makhluk yang, ta, yang tahu Ia, Apakah sifulan masuk surga Apakah sifulan masuk neraka Itu rahasia Allah subhanahu SWT Hanya Allah beritahu kepada Rasul Hanya sedikit Ia, Abu Bakar masuk surga Abu Jahal masuk neraka Tapi secara keumuman ini rahasia Allah subhanahu SWT Dan makhluk yang tidak tahu kondisi dia Apakah surga ataupun neraka Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah berjuang Untuk masuk ke dalam surga Dan menghindar dari amalan-amalan Yang masuk memasukkan dia ke dalam nerah, neraka Ini yang namanya Irodha Syar, syari iya. Dia, kita katakan Kamu sudah, ya bukan Bapak maksudnya Kamu ketika melakukan dosa Memang ini telah Allah tulis Di dalam lawul mahfud, tetapi bukan berarti Itu menjadi alasan untuk kamu melakukan itu Kenapa? Lawul mahfud Allah tutup dari kamu dan kamu Allah larang Untuk berbuat do, dosa Kamu telah melanggar irodah syar'i Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Iminkan dari diri Sehingga dia tidak bisa Untuk berdalil Saya kan begini karena takdir Allah Tidak bisa, kenapa? Karena dia telah melanggar irodah Allah Dari sisi irodah syar'i Walaupun semua kejadian ini Tidak lepas dari irodah kaum Kauni Makanya ketika satu kejadian ada seseorang yang mencuri di zamannya Umar bin Khattab radiyallahu anhu ketika naik urusannya ke Umar dan Umar memutuskan potong tangan dia dia mengatakan, tenang wahai amirul Mukminin, saya ini mencuri karena takdir dari Allah maka apa jawab Umar dan saya pun memotong tangan kamu karena takdir dari Allah iya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk seseorang berbuat do dosa memang Allah menciptakan kejelekan tapi bukan maksudnya kita melakukan kejelekan terse tersebut Iya. nah upaya kita untuk menjauhi diri-diri kita dari api neraka dengan menjauhi dosa menjauhi maksiat ya. Ya, ini adalah sesuai dengan irodah syari Allah subhanahu wa ta'ala ini jawaban buat dia sehingga dia tidak bisa berdalil kita lanjut kepada ayat kita tadi Nama kita berlindung kepada Allah dari kejelekan wanita-wanita penyihir yang dia meniup pada buhul-buhul. Wa min hasidin idza hasad dan yang terakhir kita berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin mubghizin linnas dan dari kejelekan seorang yang hasad Yang benci kepada manusia Ida hasadahum ketika dia hasad kepada mereka ni'am Atas apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmat Ketika seseorang Allah anugerahkan dengan satu nikmat Yang lain akan Allah uji Apakah dia akan hasad kepada saudaranya Ataukah dia akan ikut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya Apabila dia tidak bisa menahan diri, dia akan terjatuh ke dalam hasad Dia akan benci kepada saudaranya, tidak suka kepada saudaranya Dia berharap agar nikmat itu hilang dari dia Dan ini adalah sebuah kejelekan Ini adalah sebuah do dosa Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari orang yang hasad ia ya, orang-orang yang tidak suka akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu dia menginginkan agar nikmat itu hilang dari diri kita. E. Ya. Nah yajidu zawalaha anhum wa iqa al adabihim. Ia yuridu zawalaha dengan doa itu dia mengharap agar Allah menghilang. Nampak Allahufikum. Afwan. Wa yuridu zawalaha orang yang hasad itu menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang-orang tersebut wa iqa al adabihim dan agar na'am dia bisa menjatuhkan perkara yang menyakiti saudaranya tersebut. Ini barakallahu fikum 5 ayat di dalam surat Al-Falaq yang mana Allah tabaraka memerintahkan kita untuk berlindung di setiap hari kita, bahkan di setiap salat kita. Yang pertama dari apa? Dari kejelekan yang terjadi di malam hari. Kemudian dari Para penyi, penyihir Kemudian ketiga dari orang-orang yang hak hasil. Kalau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Sekarang kapan saja Doa doa ini, surat-surat ini disyariatkan untuk kita baca Yang pertama adalah setelah sholat fajar Sholat subuh Dan setelah sholat maghrib Ini disunahkan untuk membacanya tiga kali Iya. Nah, Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Habib Radiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada dia Kul katakan wahai Abdullah Apa yang aku katakan? Kata dia Kul huwallahu ahad Baca Kul huwallahu ahad Wal mu'awidatain Dan baca juga dua mu'awidatain Yaitu al-falak dan An-nas Hina tumsi watusbih Ketika engkau masuk waktu sore Dan ketika engkau masuk waktu Subuh Thalata maratin Tiga kali Bisa dibaca setelah sholat subuh langsung sebagai wirid ba'da sholat. Bisa juga setelahnya yaitu di waktu sore, ya dikir sore ataupun dikir pagi. Iya, baca tiga kali. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takfiqaminkul ishee maka surat-surat ini akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu. Apabila kita ingin terlindungi dari kejelekan-kejelekan, maka baca al ikhlas. Al-Fala dan Anas tiga kali Setelah Sholat maghrib dan setelah Sholat suh, subuh Kemudian hadis ini Barakallahu fikum diriwayatkan alimah mutirmidhi Kemudian yang kedua Surat-surat ini Juga diperintahkan untuk dibaca di Setelah sholat yang tiga Duhur, asar Dan isya. Iya. Kalau maghrib subuh tadi berapa kali? Tiga, tiga kali Adapun untuk tiga sholat yang lain dibaca satu kali Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Al-imamu Ahmad, Al-imamu Abu Daud Dari Uqbah bin Amir Amarani Rasulullah SAW An akra'a bil mu'awidat Fi kulli solatin Kata Uqbah, Rasulullah SAW memerintahkan aku Untuk membaca surat-surat Yang dijadikan sebagai pelindung yaitu al-ikhlas, al-falak, al-hanas Fi duburi kulli solat Di akhir setiap solat Iya tidak ada perintah tiga kali, maka kembali ke hukum asal yaitu sekat sekali. <tuh> Kemudian diantara sunnah membaca surat-surat ini adalah inda ketika mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha annahakalat Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaawa ilafirashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menuju tempat tidurnya. Jama Akafahih, beliau akan mengumpulkan dua telapak tangannya, wanafasta fihimah dan beliau bernafas dengan sedikit ludah pada dua tangan tersebut. Wakorohah dan beliau membaca kulhu Allahu ahad, wal muawidatain dan juga membaca al falak dan anas, an thumma masaha mastatoa min jasadih. Kemudian beliau membasuh apa yang dia mampu dari jasad beliau. Yabdaubiroksihi. Beliau mulai dari kepalanya, wawajhih dan dengan di wajahnya, wa maakbala min jasadhihi dan dari apa yang di depan jasadnya, yaf aludak di Beliau lakukan hal itu tiga, tiga kali. Tiga Dikumpulkan tangannya, kemudian dia meniup, baca al ikhlas, baca al falah, baca anas, kemudian dibasuh seluruh tubuhnya, diulang sampai tiga, tiga kali. Ini diantara sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang terkait Dengan tempat-tempat Dibacanya tiga surat ini Al-Ikhlas, Al-Falaq Dan An-Nas. Ini yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf Waktunya agak panjang jadinya Tapi maksud saya biar selesai satu surat Pekandaman Al-Ikhlas InsyaAllah ya. Subhanakallahumum bihamdik Ashadu Allah ilah ilah anta Astagfirullah wa atubhilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Salat Ya